Oke, langsung saja sebuah tebang kedua bersama Arpas Remayana dan Neo Soping. Lantunya spesial buat Arpas, kamu di sini. S&P Indonesia, Westegi semuanya. Yang lagi goyang damai.